Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu arasulillah amma ba'du Ma'ashirul muslimin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita banyak kebaikan-kebaikan dalam Islam Dalam mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenangan di masa-masa beriktikaf ya, iktikaf yang dilaksanakan di akhir bulan Ramadhan 10 hari terakhir bulan Ramadhan Sudah kita ketahui bersama ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau kerjakan. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kerana Rasulullah SAW yata'kifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu saja terlepas dari perbedaan pendapat mengenai iktikaf yang menurut mayoritas ulama' diperbolehkan di selain 3 masjid yang utama. ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil aqsa Dan pendapat sebagian dari ulama' lagi yang mengatakan iktikaf hanya di 3 masjid tersebut pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama adalah diperbolehkan ya. Maka yang ingin saya sebutkan di sini adalah di antara hikmah faedah besar yang dirasakan oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang menjalankan iktikaf ini ketika mereka datang ke masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga dengan niat untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan Maka ketika kita melaksanakan kegiatan ini kita dapatkan suasana iman yang sangat kuat Kita merasakan hari-hari ibadah yang sangat indah Makanya kalau kita renungkan ya Selama kita berada di masjid di hari-hari tersebut Kita dapati banyak peningkatan iman Paling tidak banyak sifat-sifat kebaikan yang dipuji dalam Al-Quran Bisa kita usahakan untuk ada pada diri kita Yang kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kebaikan tersebut Dan menjadikan kita istiqamah atasnya sampai di akhir hayat kita Contohnya apa? Misalnya selalu bersegera berlomba dalam kebaikan Orang yang melaksanakan itikaf Mayoritas kita saksikan yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Allah Ketika dia melaksanakannya, ya mayoritas waktunya hanya diisi dengan ibadah, bahkan menunggu satu solat dari solat berikutnya. Bagaimana keutamaannya orang yang menunggu solat dari solat berikutnya? Bukankah disebutkan dalam hadis yang sahih dia terhitung, ya waktu-waktu menunggunya itu seperti ibadah solat, seperti dia sedang beribadah melaksanakan solat. Di samping itu, ini juga termasuk perbuatan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah Allah memuji hamba-hambanya yang saleh? Bahkan para nabi dan para rasul dalam Al-Qur'an dengan al-musara'atu ilal khairat, al-musabaqatu lil khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba dalam kebaikan. Dalam ayat lain, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Kemudian <coughs> bangun untuk beribadah di malam hari. Ini tentu banyak kita dapati dalam kegiatan kita sewaktu melaksanakan iktikaf. Ini jelas orang-orang yang soleh termasuk sifat utama yang dipuji dalam Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tatajafa junubuhum anil mazdigi yaduuna Rabbahum khawfa wa tamaa wa mimma rozakanahum yufikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, karena mereka beribadah, karena mereka mengerjakan solat di malam hari. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka selalu menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sifatnya orang yang soleh. Kanu khalililamin alaili mayah jaun wabil asharihum yastagfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari dan di waktu sahur di sepertiga malam yang terakhir mereka selalu memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Sungguh sedikit atau banyaknya ini tetap kita lakukan atau mungkin bahkan sering kita lakukan di saat-saat kita beretikaf kita menetap di masjid di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Berdoa kepada Allah subhanahuwataala, membaca Al Quran, berzikir kepada Allah subhanahuwataala, membaca Al Quran merenungkan isinya. Juga ini sifat yang kita ketahui terpuji, dipuji dalam Al Quran dan ini juga banyak kita lakukan waktu kita beriktikaf. Allah subhanahuwataala berfirman, Innaal-mu'minun al-ladina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliat alaihim ayatuhu zaddathum imana wa ala Rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah, hati mereka takut bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Subhanallah, ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Kenangan iman, suasana ibadah, suasana dekat kepada Allah, kita rasakan. Di saat-saat kita memanfaatkan waktu kita, ya beriktikaf. Di akhir-akhir bulan Ramadan tentu dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, tentu kita tidak mungkin mengatakan iktikaf kita sama seperti iktikafnya para sahabat Rasulullah Taala Anhum di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukankah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semangat mengikuti jalan mereka menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita untuk kemudian menjadikan kita bisa bersama dengan mereka. Bukankah kita pantas berharap? Dengan janji yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahabba yaumul qiyamah, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya, termasuk siapa yang dijadikan panutannya. Bersama orang tersebut pada hari kiamat. Bukankah kita bisa berharap, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang lainnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Subhanallah, kebaikan ini ya benar-benar sangat berharga, sangat tinggi hikmahnya. Meskipun mungkin banyak di antara kita tentu kita tidak menafikan kelalaian, tidak manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi paling tidak keberadaannya di situ masih lebih baik daripada mungkin kalau dia menghabiskan waktu di rumahnya yang lebih banyak dengan kelalaian yang lain. Paling tidak keberadaannya di situ, ya, dia akan mendapatkan keberkahan dari amal ibadah tersebut yang menjadikan waktu-waktunya lebih banyak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat-saat ini adalah saat-saat yang indah. Waktu-waktu yang sangat bermanfaat, yang di sini merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang bisa memanfaatkan waktu ini, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, kemudian dengan izin Allah, kalau dia sungguh-sungguh mengusahakannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar yang merupakan yang kejadiannya menurut hadis yang Sahih adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan. Sebab atau taufik kepada kita semua untuk menyempurnakan iman dengan semakin kita bersemangat mempraktikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita di atas petunjuk Islam dan di atas petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua kami mengucapkan sallallahu wasallam wa barakallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa wa man tabi'ahum bi isanin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh